Saya Fulana Ustaz, saya pernah menikah dengan si Fulan selama 6 tahun lebih Selama 6 tahun itu Ustaz Yang nyari nafkah saya Seumur-umur saya belum pernah nerima nafkah dari suami saya Suami saya kerjanya serabutan Kadang-kadang dia dapat kerja Kadang-kadang enggak kerja sama sekali Dan uangnya buat dia sendiri Jadi keperluan rumah tangga Saya yang cukupkan Dalam hati saya subhanallah istri soleh nih. Suaminya soleha <risas> Terus Selama 6 tahun menikah ustaz Kami sudah berusaha Allah belum kasih keturunan Kami sudah berobat ke dokter ini ke Rumah sakit itu kemana-mana Alhamdulillah ustaz saya normal Yang kagak normal suami saya Karena sakingnya Pengen punya keturunan Kata si ibu ini Maka sampai itu Operasi dua kali ustad alat vitalnya Ustad tahu yang biaya siapa? Saya kata ibu itu Oke terus Selama enam tahun menikah itu Ustadz Kami membangun sebuah rumah Dan rumah itu Ini kira-kira tujuh tahun yang lalu Tambah lagi enam tahun tiga belas tahun yang lalu Itu rumah dua ratusan juta ustad Demi Allah semuanya duit saya Secuil pun sepeser pun Dikagak ikutan Jadi, waktu kami memutuskan ingin pisah Besok kita mau ke pengadilan Malamnya saya ngomong baik bye, bye ya sama suami saya Mas, besok kita mau pengadilan Kita mau talak tiga Ya, baik terus Ini rumah punya kenangan indah banyak benar Antara kita berdua Habis kita cerai Mas boleh menikah dengan perempuan manapun Sebagaimana saya boleh menikah dengan laki-laki manapun Ya, terus Begini mas, supaya menghilangkan semua kenangan-kenangan indah di rumah ini Habis kita dari pengadilan, mas tolong ya keluar dari rumah ini Saya udah packing tuh, saya udah siap-siap Saya mau jual rumah ini, hasilnya saya mau berangkatin, bapak ibu saya berangkat haji Jawaban mantan suami saya malam itu mengatakan, ya siap Abis pengadilan putus talak tiga Ustadz Maka kita sama-sama pulang ke rumah Saya langsung boyong, bawa barang-barang Saya nanya, mas kapan keluar? Besok katanya Besok saya tungguin, dia nggak belum nyerahin kunci Seminggu belum juga keluar Sebulan saya tungguin, kok nggak keluar-keluar nih Baik-baik saya datang Saya ngomong begini, mas tolong keluar Rumah ini saya mau jual Enggak, aku nggak bakal keluar Dari rumah ini, nadanya datang Kenapa mas? Udah gini aja saya nggak mau berantem deh Karena kita udah nggak ada urusan Penjualannya, nilai penjualannya Saya akan kasih mas 20% Saya kira itu pasti sudah cukup Karena dia nggak patungan apa-apa Eh kalimatnya tinggi ustad Enak aja 20% 50% baru aku mau keluar Aku kan juga bagian dari rumah ini Subhanallah ustad Saya naik pitah Maka untung kita nggak berantem di tempat itu Saya nempu jalur hukum Saya masuk pengadilan Ustad, saya menggugat. Rupanya diputuskan saya yang menang. Eh dia nggak puas banding Ustad. Tahap kedua saya yang menang. Nggak puas juga dia kasasi Ustad. Tahap ketiga saya menang Ustad. Tiga kali pengadilan saya selalu menang. Tapi Ustad perkara sebenarnya gampang. Saya panggil polisi, saya suruh usir aja dia keluar. Tapi Ustadz, itu lingkungan keluarga saya Orang tua saya sekitar situ tinggalnya Dan orang-orang banyak kenal saya Malu Ustadz kalau saya ketahuan berantem Meskipun sama mantan suami Jadi gimana Bu? Jadi saya datang ke sini Pengen nanya Ustadz, enaknya diapain tuh mantan suami <tuh> Maka kemudian udah ngomong setengah jam kira-kira Ya begitu dia udah puas Ustad boleh saya minum? Silakan Bu, silakan. Maka dia minum Begitu dia minum, langsung nyender dia Ceng gitu Waktu dia nyender ke sofa Seperti ngasih isyarat ke saya Ustadz saya udah ngomong sekarang giliran ustadz Gitu kira-kira lah Dalam pikiran saya ini Ibu masalahnya banyak banget nih Satu rezeki suaminya dipampetin Sejak nikah Yang kedua keturunan kagak dikasih sama Allah Yang ketiga urusan rumah Yang keempat berantem nih Maka dari awal dia mulai Saya zikir Ya Allah tolongin Ya Allah tolongin Bukan saya yang bisa menyelesaikan Hanya engkau yang bisa menyelesaikan Waktu dia nyendir begini Sepertinya si isyarat ke saya Ayah giliran ustad gua pura-pura begini dong Ini lagi mikir nih Bingung mau ngomong apa nih? Demi Allah nggak punya kalimat apapun Pengen nyelesain masalah itu Tiba-tiba sojain Waktu saya Mulai berdehem, eh Allah tuntun kalimat saya ini, mulut ini keluar Kalimat dari mulut ini keluar Bu, emangnya ibu kerja di mana? Kalau Anda baru kenal sama seseorang, kira-kira itu pertanyaan biasa atau pertanyaan luar biasa Kalau baru kenal, biasa banget kali, siapa namanya, rumahnya di mana, kerjanya di mana, itu biasa banget Emangnya ibu kerja di mana? Udah kalimat segitu doang Habis dengan kalimat saya Ibu yang tadinya nyender Eh begini lagi dia duduknya Duduknya maju lagi Dia nunduk Dia ngangkat nih Tangannya Dia tutup wajahnya Eh Masya Allah Nangis merau-merau <tuh> Demi Allah saya tidak nyuri ustad Demi Allah saya nggak korupsi Dalam hati gue siapa yang dulu lo korupsi <tuh> Gue nanya lo kerja di mana Maka begitu dia nangis-nangis Wah kan saya bingung Saya colok istri saya ah giliran kamu Kamu yang meluk apa saya yang meluk Maka istri saya langsung ke situ Langsung bu sabar-sabar Ustadz demi Allah Sejak saya melangkah dari rumah Ustadz saya udah yakin Ustadz bakal nanya ini Demi Allah saya bukan pencuris Demi Allah saya enggak korupsi Eh wah Dengerin Dosa itumu Dosa itu bunyi dari mulut sendiri nggak usah, nggak usah ditanya Jadi dia bakal cerita sendiri Maka saya diam aja itu, dia nangis terus Saya ini Ustaz kerja di pemerintah Tugas saya kasir Gaji saya sebulan 2 juta Ustaz Tapi Alhamdulillah Setiap bulan yang dibawa pulang sama saya kira-kira 20-30 juta Dalam hati gua nyuri dari mana nih, nyuri dari mana Terus gimana bu, udah bisa dapat 20-30 juta setiap bulan Padahal ibu gajinya cuma 2 jutaan Demi Allah Ustaz setiap kali saya melakukan pembayaran kepada vendor Uang atau cek saya kasih, ah vendor dan nyiapin amplop buat saya sama kawan-kawan Itu yang saya bawa pulang Saya tidak nyuri Saya tidak korupsi Karena nanti Lebih dari 95% Kasus yang ditangani oleh KPK Diawali dari suap Saya ingin sampaikan kepada anda semua Bahwa Dengerin, dengerin. Mau istilahnya apapun Dikeren-kerenin bagaimanapun Mau dibikin islamisasi sekalipun Namanya suap tetap suap itu kan uang kerahiman Ustadz, coba cari dah di kamus uang kerahiman kayak gimana coba kagak ketemu makai hafid lima rahmati Allah yang ada karena nafkah haram itu hidup anda dibikin zigzag sama Allah anda nggak ngerti harus mengurai gimana zigzag bingung bingung urusan rezeki hafid lima rahmati Allah nggak usah pusing Yang penting halal asal banyak Udah gitu beres